Halo semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya di sini dari Pagar Kehidupan Di audio kali ini, atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai video kali ini Saya ingin membicarakan sebuah hal, namun hal yang akan saya bicarakan kepada kamu saat ini Bukanlah sebuah hal yang mungkin bernuansa motivasi, tapi lebih ke bernuansa spiritual atau religi ada salah satu topik yang menurut saya paling menarik untuk dibahas dan paling pantas untuk dibahas saat ini karena saat ini kebetulan saya membuat audio ini sedikit lagi akan menjalani bulan puasa atau bulan ramadan Dan oleh karena itu izinkan saya kali ini untuk membahas sebuah topik pembahasan yang insya Allah bisa membantu kamu untuk keluar dari segala macam pertanyaan yang ada dalam hidup kamu yang insya Allah dengan izin Tuhan pun bisa membawa kamu ke dalam kehidupan yang lebih baik. Amin. Kali ini, saya sebagai sahabat kamu ingin mengajak kamu untuk membahas sebuah topik yang berhubungan dengan Kenapa sih kok sedekah saya tidak berbalas? Kebanyakan orang kalau membicarakan sedekah, pasti mereka selalu memikirkan satu ustadz Betul, satu ustadz yang sangat terkenal dengan topik sedekahnya, siapa lagi kalau bukan ustadz Yusuf Mansur? Betul, Ustadz Yusuf Mansur adalah salah satu ustad atau salah seorang ustad yang merupakan memberikan sebuah hal terobosan baru yang sangat fenomenal yang berhubungan dengan sedekah. Namun, banyak sekali termasuk juga teman-teman saya di sekitar saya, mereka bingung dengan satu pertanyaan yang sampai detik ini mungkin masih juga menjadi pertanyaan kamu sebagai pelaku sedekah. Pertanyaan itu adalah, kenapa sedekah saya tidak berbalas? Oke, okay. Karena saya sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi Saya akan membeberkan rahasianya kenapa sih banyak orang yang di luar sana sedekahnya berbalas Tapi kenapa juga ada beberapa orang yang udah sedekah tapi kok gak dibalas-balas gitu loh Seolah-olah orang yang bilang sedekah itu berbalas penipu Apakah benar mereka itu penipu? Hmm. Pertama-tama harus saya katakan kepada kamu bahwa sedekah itu pasti dibalas Sekali lagi, saya akan mengatakan kepada kamu dengan pasti bahwa sedekah itu pasti berbalas Tidak peduli apa latar belakang kamu Tidak peduli apa suku kamu Tidak peduli apa agama kamu Bahkan seorang ateis pun akan mendapatkan balasan sedekah Itulah hebatnya sedekah Namun pertanyaannya Kenapa kok gua sedekah tapi tidak dibalas? Jawabannya sederhana Sedekah itu selalu dibalas Dan sedekah itu tidak berbalas Bukan karena sedekah itu tidak ada balasannya Tetapi kebanyakan orang Sedekah itu tidak berbalas Karena mereka tidak menyambut Datangnya balasan sedekah Sekali lagi Kebanyakan orang tidak mendapatkan Balasan sedekah karena mereka tidak Menyambut akan datangnya Balasan sedekah Maksudnya gimana mas bro Maksudnya begini Kebanyakan orang salah kaprah, mereka berpikir dengan adanya sedekah, mereka tinggal nunggu, mereka tinggal diem, mereka tinggal pelangap longu, dan duit akan datang dengan sendirinya. Padahal itu salah. Walaupun kamu sudah mendapatkan sebuah inspirasi untuk melakukan sedekah dan kamu bersedekah dengan jumlah yang banyak dan harta yang kamu sukai sebagaimana yang diajarkan, bukan berarti kamu harus pelangap longu, diam melongo tanpa ada unyah usaha nah mas bro, kalau seandainya kita sudah bersedekah namun kita juga harus berusaha apa bedanya kita dengan tidak bersedekah bukankah sedekah itu akan mendapatkan sesuatu hal yang spesial karena kita sudah berani mengorbankan sesuatu hal yang kita suka jawabannya betul, namun harus digarisbawahi, bahwa perjuangan seorang yang sudah melakukan sedekah akan jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang memperjuangkan sesuatu tanpa sedekah, Di situ bedanya jadi yang ingin saya tekankan, perjuangannya harus ada. Nah perjuangannya seperti apa mas bro? Supaya saya bisa menyambut sedekah. Perjuangannya seperti ini. Anda semua harus tahu, bahwa yang namanya keajaiban itu ada prosesnya. Sekali lagi, keajaiban itu selalu mengalami proses. Mustahil sesuatu hal yang disebut dengan keajaiban, itu terjadi tanpa adanya proses. Artinya, Keajaiban itu bukan sesuatu hal yang membuat kamu seolah-olah mendapatkan magic, string, bukan. Tetapi sesuatu hal yang disebut keajaiban itu ada sesuatu hal yang disebut dengan prosesnya. Prosesnya seperti ini. Semua hal dalam hidup ini, termasuk semua hal yang sudah terjadi dalam hidup anda, adalah segala sesuatu hal yang terjadi berdasarkan satu hal yang disebut dengan keputusan. Sekali lagi, semua hal yang terjadi dalam hidup kamu saat ini Baik itu kemalangan, baik itu keberuntungan, baik itu kesalahan, baik itu kekilafan Semua dilandasi oleh satu hal yang disebut dengan keputusan Keputusan itulah yang bisa membuat orang menjadi berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya Nah, mas bro, apa hubungannya antara sedekah dengan keputusan? Hubungannya adalah di sini. Tolong dengarkan baik-baik. Kebanyakan orang bersedekah, mereka berpikir bahwa sedekah itu akan mendatangkan uang, mendatangkan keuntungan tanpa harus mereka melakukan apapun. Padahal salah. Peristiwa sedekah itu akan mendatangkan keuntungan dengan cara yang seperti ini. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan sedekah, setelah kamu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, proses sedekah balasannya selalu pasti akan langsung terjadi. Hanya kamu tidak pernah menyadari bahwa balasan dari sedekah itu sebenarnya sudah menunggu kamu di belakang tugas kamu seandainya sekarang kamu sudah melakukan sedekah tinggal melakukan satu hal hal itulah yang disebut dengan keputusan kebanyakan balasan sedekah itu berupa sebuah hal yang di luar dugaan kamu contoh, ilustrasinya seperti ini, dengarkan baik-baik kebetulan saya memutuskan untuk sedekah Ketika saya memutuskan untuk sedekah, akhirnya saya melakukan sedekah dengan uang yang jumlahnya mungkin menurut saya cukup banyak dan menggunakan harta yang saya sukai. Oke, okay? Saya sedekah ke anak yatim mungkin, atau ke anak yatim piatu, atau ke orang yang sedang susah atau sedang sakit. Ketika saya sudah bersedekah, balasan sedekah itu akan langsung muncul. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, ada salah seorang teman saya untuk mengajak saya untuk berkenalan dengan seseorang yang baru. Nah ceritanya anggap saja ceritanya saya adalah orang yang pemalu Ceritanya, oke okay? Sebagai seorang yang pemalu Saya akan sangat risih untuk berkenalan dengan orang-orang baru Karena saya berkenalan dengan orang-orang baru menjadi risih Maka saya akan menganggap bertemu dengan orang baru itu adalah suatu hal yang menurut saya tidak nyaman Ceritanya seperti itu Nah, kalau seandainya saya tidak memutuskan Atau seandainya saya memutuskan untuk tidak ketemu dengan orang baru tersebut Apakah hidup saya akan berubah? Tidak Balasan sedekah selalu memiliki salah satu hal yang paling unik adalah selalu membuat kita menjadi berpikir untuk melawan rasa takut. Sekali lagi, balasan sedekah selalu diawali dengan keberanian kita melawan rasa takut atau rasa tidak nyaman. Itu kuncinya. Ketika saya diajak teman saya bertemu dengan orang baru dan ceritanya saya adalah orang yang pemalu, Maka keputusan saya untuk bertemu dengan orang baru tadi Itu adalah keputusan yang membuat saya untuk melawan rasa takut dan terasa tidak nyaman Betul? Dan kamu tahu atau tidak Ketika kita berhasil melawan rasa takut, merasa melawan rasa tidak nyaman Disitulah keajaiban besar akan terjadi nah kebanyakan teman-teman saya atau mungkin kamu yang sedekahnya tidak berbalas mereka bukannya tidak berbalas sedekah mereka berbalas hanya saja mereka tidak berani melawan segala hal yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa tidak nyaman ketika mereka sudah sedekah kemudian mereka ada semacam kayak ajakan dari teman atau semacam ada kayak kesempatan yang membuat mereka harus melawan rasa takut mereka bukannya melawan rasa takut mereka malah menuruti rasa takut sehingga balasan sedekah tadi tidak terjadi dengan dia Padahal, kalau seseorang tersebut berani mengambil keputusan untuk melawan rasa takut atau lawan, melawan rasa tidak nyamannya, saya berani jamin disitulah keajaiban sedekah akan segera terjadi. Jadi, intinya, kalau Anda sekarang sudah bersedekah, Kemudian sedekah Anda belum terbalaskan Bisa jadi karena Anda belum berani Melawan rasa tidak nyaman Rasa takut Anda Ketika ada kesempatan Kesempatan yang datang kepada Anda Kesempatan yang tidak diduga-duga datang kepada Anda Dan kemudian Anda melewatkan kesempatan begitu saja Hanya karena Anda takut atau tidak nyaman Dan saya berani jamin Kalau Anda terus mengikuti rasa takut dan rasa tidak nyaman Anda Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, walaupun Anda bersedekah sebesar gunung. Oke? Okay? Walaupun Anda bersedekah sebesar gunung. Jadi, yang saya lihat, teman-teman saya dan orang-orang di sekitar saya, mereka itu balasan sedekah itu selalu ada. Tiba-tiba ada yang ngajakin mereka pergi ke tempat-tempat yang baru, di mana orang Tempat-tempat yang baru tersebut menurut teman saya adalah tempat yang tidak nyaman. Karena dia akhirnya tidak nyaman, akhirnya dia tidak menuruti ajakan temannya tersebut, akhirnya balasan sedekah tidak datang. Padahal bisa jadi balasan sedekah itu terjadi ketika dia berhasil menuruti atau melawan rasa takut dia dan melawan rasa tidak nyaman dia. Dan hal itu terjadi pada diri saya teman-teman. Ya, Dulu saya adalah orang yang paling malas ketemu orang baru. Ketika saya rutin bersedekah teman-teman, tiba-tiba saya mendapatkan ilham. Kenapa balasan saya tidak kunjung datang padahal saya sudah bersedekah pada waktu itu cukup banyak. Dan pada akhirnya ada suara hati yang mengatakan, mungkin lu harus belajar melawan rasa takut. Dan pada saat itu juga akhirnya saya belajar untuk melawan rasa takut, ketidaknyamanan saya untuk bertemu dengan orang baru akhirnya saya lawan dan percaya atau enggak ternyata di situlah letak keajaiban sedekah saya dan itulah yang membuat perbedaan hidup saya menjadi langit dan bumi dan kamu boleh percaya boleh enggak semua hal yang terjadi dalam hidup saya sampai detik ini itu diakibatkan oleh keajaiban sedekah dan keajaiban saya di dalam berani mengambil keputusan di dalam melawan rasa takut dan melawan rasa tidak nyaman yang ada dalam diri saya oleh karena itu bagi anda yang sudah bersedekah teruskan bersedekah Cuma saya minta tolong satu hal sama kamu Tolong mulai detik ini Jikalau ada kesempatan apapun yang datang kepada diri anda Dan jikalau memang kesempatan itu merupakan kesempatan yang membuat anda rasa takut menjadi tidak nyaman Tolong lawan rasa takutnya Tolong lawan rasa tidak nyamannya Dan terus melangkah dengan mengambil keputusan untuk melawan rasa takut anda Dan lihat keajaibannya. Saya berani jamin, kalau anda berhasil melakukan apa yang saya katakan ini, disitulah letak kajiban sejati untuk sedekah akan terjadi. Jadi buat kamu yang sampai detik ini, sedekah belum berbalas bukan salah sedekahnya. Itu salah kamunya yang tidak berani menjemput kajiban sedekah dengan berani mengambil keputusan dalam melawan rasa takut dan melawan rasa tidak nyaman dalam hidup kamu. Ambil keputusan yang tepat, lawan rasa takut dan rawan rasa tidak nyaman kamu dan lihat hasilnya. Saya Arian Surya dari pagar kehidupan, get spirit and goodbye.